Mitra bisnis, Dewan Pengupahan DKI Jakarta beberapa waktu lalu menetapkan upah minimum provinsi DKI untuk tahun depan sebesar 2,2 juta atau naik hampir 50% dibanding upah minimum tahun ini yang sekitar 1,5 juta. Pihaknya menyatakan perhitungan UMP untuk tahun depan itu sudah berdasarkan KHL atau kebutuhan hidup layak di Jakarta, serta produktivitas dan inflasi yang mungkin terjadi. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Bapak melihat kenaikan UMP DKI ini? Kalau untuk kasus Jakarta mungkin agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau seandainya Jakarta memandang bahwa industri sudah tidak layak lagi di dalam kota ini dan cara untuk mendorong agar industri itu berpindah dari Jakarta maka upah minimum yang dinaikkan cukup tinggi itu memang sangat efektif kalau itu motifnya saya curiga bukan itu motifnya gitu jadi kalau bukan itu motifnya maka konsekuensinya adalah bahwa tingkat pengangguran di Jakarta akan meningkat sangat tajam apalagi mengingat bahwa Jakarta sekarang angka penganggurannya tertinggi kedua di Indonesia setelah Banten jadi angka pengangguran tertinggi itu tiga besarnya nomor satu Banten nomor dua Jakarta nomor tiga Jawa Barat Banten dan Jawa Barat adalah pusat industri dan tingkat upahnya di kedua provinsi ini cenderung mengikuti yang telah ditetapkan di Jakarta gitu ya nah ini yang harus dicermati yang akan menderita adalah pekerja-pekerja di industri padat karya yang mudah Hengkang, yang mudah berpindah Karena sifatnya itu Footloose, yang mudah hengkang itu Karena pabrik-pabrik ini Simple, hanggar Saja, atau bangunan Modal mesin jahit, dan sebagainya itu Jadi, hukum alam Perusahaan itu akan berpindah Dengan mudah, ke daerah-daerah yang Upahnya masih relatif Rendah, misalnya di Ungaran, kemudian di Subang, mungkin Purwakarta, dan sebagainya itu Efek berikutnya adalah kenaikan upah minimum itu akan mendorong sektor informal. Jadi kalau upah kan adanya di sektor formal. Upah minimum ini. Kan kalau petani tidak. Pedagang-pedagang yang di pinggir jalan tidak memperoleh perlindungan dari upah itu. Bahkan di sektor formal pun masih banyak tenaga kerja yang tidak dilindungi oleh kontrak. Misalnya supir bajai. Supir angkot. Ya, kalau terus Jakarta tidak lah. Nah itu kan puluhan bahkan ratusan ribu juga di Jabodetabek ini. Mereka nasibnya sangat memilukan, gaji bulananya praktis tidak ada, 200.000 begitu. Kalau mereka sakit, mereka tidak bisa narik dan mereka tidak dapat pendapatan, kemudian tidak ada Perlindungan kecelakaan, misalnya kalau mobilnya tabrakan itu tidak diasuransikan, jadi supirnya yang harus uh, menanggung semua itu. Pertanyaan mendasarnya adalah kita ini sedang memperjuangkan apa, gitu ya? Betul bahwa buruh nasibnya masih sangat rentan. Kita butuh satu kontrak sosial baru, begitu, yang menjamin kepastian jangka panjang ketimbang sekadar menaikkan terus upah minimum ini dan lama kelamaan buruhnya sendiri lelah pengusahanya sendiri lelah semua lelah produktivitas turun karena apa isu ini setiap tahun akan Muncul terus Apalagi nanti 2014 Jadi kalau saya pengusaha 2013 upah 2 juta 200 Katakanlah 2014 kan mau pemilu Wah ini bisa naiknya lebih keras lagi nih kan lebih, lebih tinggi lagi 3 juta ya sudah Kalau pengusaha kan rasional saja Ya udahlah saya tutup dari sekarang saja Nah pertimbangan-pertimbangan ini yang Sebetulnya kita harus perhatikan Dan mencari solusi yang Betul-betul mumpuni Buat pengusaha dan terutama buat buruh demikian Faisal Basri saya Mandariska